Kalian akan sehat Berkaitan dengan ini Nikmat sehat Merupakan nikmat fisik Yang akan mengantarkan Kepada nikmat non fisik lainnya Sehat Akan mengantarkan kepada Pemiliknya Kepada saudara sehat Siapa saudara sehat? Dia adalah Gembira Sebab kita lihat orang sehat Itu senantiasa gembira Sedangkan ketika sehat dan gembira sudah ada pada diri kita Maka dia akan mengantarkan kepada saudaranya yang lain Yaitu berani Jadi sehat akan membawa kepada kegembiraan Dan akan membawa kepada keberanian Sehat, gembira, berani akan membawa kepada hal lain lagi Yaitu kuat Kuat ini nanti akan menyebar Mengisi semua Instrumen kepribadian kita Kuat kehendaknya Kuat niatnya Kuat jihadnya Kuat ibadahnya Kuat infak sedekahnya Kuat kesabarannya Bila berangkat dari sehat Tapi mari kita lihat apabila Satu individu muslim Mengalami sakit maka dia akan membawa kepada saudaranya yang lain yakni sedih yakni takut yakni lemah jadi di sebelah sana yang positif ada keimanan kepada saum Ramadan sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita satu berita penting lebih penting dari breaking news di TV1 lebih penting dari breaking news di Metro TV Ungkapan dari Rasulullah ini Sering kita dengar Man soma Ramadan Imanan wahtisaban Guberallahu ma'atakudda ma'amin danbi Barang siapa yang beriman kepada Allah Dengan menjalankan ibadah saum Ramadan Penuh dengan keimanan Di dalamnya ada ungkapan doa Ihtisaban penuh dengan harapan Penuh dengan kehati-hatian ditempu, dijaga, dirawat ditumbuh, kembangkan maka Allah berjanji akan mengampuni seluruh dosa yang telah lalu ibu-ibu di belakang maukah dosanya diampuni yang telah lalu Masya Allah siapa yang tidak mau tidak ada karena Rasul menjelaskan bahwa manusia ini tempatnya kesalahan sedangkan Allah adalah tempatnya ampunan Maka kita lihat berangkat dari keimanan kepada prosedur Allah yang diungkapkan dalam ibadah sahum. Ditetapkan oleh Allah dari sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Dimulai dengan santap sahur sampai kemudian kita beriftar, berbuka puasa. Maka kegiatan ini akan mengantarkan kepada kesehatan fisik. Kesehatan fisik ini nanti terus akan membawa aspek-aspek positif. Sebagaimana jika seseorang tidak pernah mengelola dirinya. Tentu saja tidak ada dasar keimanan di dalamnya. Maka dia akan merasakan sakit. Saudaranya sakit adalah sedih. Saudaranya sedih dan sakit adalah takut. Saudaranya sedih, sakit dan takut adalah lemah. Mana yang akan kita pilih? Yang positif atau yang negatif Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik Akan memilih memperjuangkan yang positif <tuk> Namun kita melihat Kesehatan fisik ini hendaknya diikuti dengan Kesehatan rohani. Karena dalam diri manusia Terdapat tiga instrumen Yang pertama jasadnya Yang kedua pemikirannya Dan yang ketiga ruhnya Jasad berasal dari tanah Allah jelaskan dalam Al-Quran Sedangkan ruh Berasal dari nur Allah Dari cahaya Allah Asal jasad dari bumi Maka kecenderungannya senantiasa ke bumi Senangnya hawa nafsu melulu Sehingga kita sering ucapkan Nahmaduhu Wanauska'inuhu Wanaudzubillahimin syururi anfusina Kita berlindung kepada Allah Dari sifat liar diri kita karena itu dipotensikan pada diri kita. Semua tak terkecuali. Hatta saya yang berada di posisi sebelah sini memiliki sifat dan kecenderungan liar. Makanya kita berlindung min anfusina wa min sayiati a'malina dan dari dampak negatif amalan-amalan buruk kita. Maka kesehatan dimensi rohani ini harus kita rawat Sedangkan arwah atau ruh Itu asalnya dari langit Dan kecenderungannya ke langit Ruh itu keinginannya Berdekat-dekat dengan Allah Beribadah, berzikir, bertilawah Al-Quran, Qiyamulayr Ini kecenderungannya Karenanya di bulan Ramadan ini Mari kita jadikan Ruh kita akrab bersama habitatnya Yakni dalam ruang lingkup ketaatan kepada Allah Dalam menuansa bulan Ramadan Hadirin sidang salat isya berjamaah yang berbahagia Rupanya demikianlah yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Allah menjadikan Seluruh ungkapan doa kita Dijelaskan biasa dalam Diajarkan orang tua kita kepada kita Allahumma innaka afun Tuhibul afwa Hendalah ungkapan ini benar-benar Lahir dari kebutuhan kita yang kecil yang miskin papa ini kepada Allah yang kaya raya. Aqulu khali hada astaghfirullah li wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.